بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا Man yadihillahu falamudilallah Waman yudnil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah Ikhwatal iman A'azakum allahu jami'an Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah di siang hari ini Badan menunaikan, menunaikan salat Zuhur berjamaah Kita semua bisa hadir, meramaikan majlis ilmu di sela-sela waktu kita Mengisi waktu luang kita untuk mencari kegiatan yang bermanfaat Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah karunia Allah yang menjadikan kita dengan segala nikmatnya kita tetap bisa menjadi seorang Muslim yang taat kita bisa menjadi seorang karyawan yang memberi manfaat atau menjadi orang tua yang bertanggung jawab dikaruniakan kita buah hati anak-anak yang lucu anak-anak yang menggemaskan tentu ini bukan sesuatu yang harus atau disia-siakan tugas kita salah satunya adalah bagaimana menjalankan amanah sebagai orang tua Agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka Tentu istilah orang tua durhaka Sebagian kita mungkin merasa asing Sebab kita hanya mengenal istilah yang namanya durhaka itu anak ya, Namanya yang durhaka itu anak Makanya kita kenal legenda-legenda seperti malin kundang dan sejenisnya Itu contoh adalah anak-anak durhaka Anak-anak yang membangkang, anak-anak yang melawan, anak-anak yang menyakiti perasaan orang tua Namun kajian kita kali ini justru lebih banyak mengevaluasi diri Bagaimana kita berupaya memahami ternyata ada istilah yang Dipopulerkan oleh seorang sahabat yang cukup ternama, yang sangat ternama Yang menjadi Amirul Mukminin, Kulafa'ul Rashidin Yaitu Umar Ibn Khattab Beliaulah yang mempopulerkan pertama kali istilah ini Dan dinukilkan oleh Syekh Abdullah Nasihullah dalam kitab Tarabiyatul Awlatul Islam Juga ada dalam kitab Tafsir Qurtubi Bagaimana asal mula? Kenapa ada orang tua yang durhaka? Disebutkan dalam riwayat Jā'ārūlun ilā 'Amiril Mukminin Umar ibn khattab Datang seorang lelaki menghadap Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhi. Yasku ilāhi uku ka Dia mengadukan. Tentang kedurhakaan anaknya. Fahdah Rosaidi Na Umar ibn Khattab radhiyallahu an ibnuhu kemudian anaknya pun dihadirkan di hadapan Umar ibn al Khattab. Wa anna bahu ala ukhu kulli abhi. Kemudian dia pun menceritakan tentang kedurhakaan anaknya terhadap dirinya. Fakolah alitnu kemudian berkatalah anak tersebut yang diadukan kepada Amiril Mukminin. Ya Amiril Mukminin, alaih sal waladu hukukun Allah Abi. Wahai Amiril Mukminin, apakah seorang anak punya hak terhadap ayahnya? Kemudian khal balah benar ada seorang anak punya hak terhadap ayahnya. faqala dan anak itu berkata famahiya amiril mu'minin apa saja itu hak seorang anak terhadap ayahnya qala kemudian dijawab oleh amiril mu'minin an yantakiya ummuhu wa an ismahu wa an yu'allimahul kitab yakni alquran yakni alquran yang pertama dia Seorang anak berhak dipilihkan yang baik Ibunya Kemudian dibaguskan namanya Dan dia diajarkan Alkitab Yaitu Al-Quran Kemudian Berkatalah anak tersebut Ya amiril mu'minin Innahu lam yab'al syai'an min dhalik Sesungguhnya Tidak satupun ayahku melakukan yang kau sebutkan tadi Tidak satu pun. Amma umi Faina zanjiah kanat lamaju Pada dasarnya ibuku seorang zanjiah, yaitu budak negro yang beragama majusi. Ini ibunya, profil ibunya, ibunya negro beragama majusi. Wakot samania Juklan dan aku dikasih nama Juklan. Apa mana Juklan? ayi khunfasa jualan itu artinya kecoa atau atau kumbang jadi anaknya dikasih nama kecoa dalam riwayat lain bahkan disebutkan namanya ju'al ju'al itu artinya lelaki hitam pendek walam yu'allimani walam yu'allimni minal kitab harfan wahidan dan ayaku tidak mengajarkan dari Al-Qur'an dari kitab ini satu huruf pun Faltafat Amiril Mukminin ilar rojul. Kemudian Amiril Mukminin menghadap kepada ayah yang mengadukan tadi. Dia langsung membalikkan tubuhnya. Wakolalahu dan berkata kepada ayah tersebut, Aji tatasku uku Apakah kau mengadukan tentang kedurhakan anakmu? Maka dengan tegas yang saya garis bawahi di sini, Lakot, akok tahu koblaan ya Sesungguhnya kamu sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa asat ta ilaihi koblaan yusiu ilaiq dan kamu telah menzolimi merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nashilwan bahwa ada riwayat yang menyebutkan inilah asal mula pertama kali ada istilah orang tua durhaka. Artinya apa? Tentu Umar bin Khattab ketika menyebutkan ini ini bukan tanpa dalil sebab sejatinya seorang anak punya hak terhadap ayahnya. Masalahnya ayahnya atau ibunya pengennya mau enaknya aja pokoknya lu anak soleh kalau lu nggak soleh, awas neraka lu. padahal mengasuh, mendidik anak soleh ini seperti kita menanam pepohonan yang baik bagaimana mungkin kita mengharapkan beras pulen mengharapkan beras yang baik kalau kita jadi petani ogah-ogahan dalam menyemai, benih menjaga tanaman kita mengharapkan beras pulen susah malah yang jadi adalah beras plastik kenapa? karena kita jadi petani ogah-ogahan disapaknya dibiarkan anak kita dibiarkan tanaman kita diinjak-injak ada hama dan sebagainya karena itulah kenapa inilah sebagai renungan buat kita bagaimana kita agar tidak menjadi orang tua durhaka. Apa yang dimaksud orang tua durhaka tentu beda dengan anak durhaka. Orang tua durhaka bukan orang tua yang bisa dikutuk jadi batu, jadi kodok, bukan. Wah berarti kalau kita punya bapak ngeselin kita kutuk aja. Bukan. Orang tua durhaka ini evaluasi sebagai orang tua. Yaitu orang tua yang, yang mengabaikan hak anaknya. Dia ingin anaknya punya... Kesolehan tapi nggak pernah diajarkan. Waktu kecil selalu dicuekin, tidak diperhatikan, diabaikan. Makanya kenapa salah satu tugas pengasuhan itu sejatinya adalah memberikan hak anak. Terlepas anak itu durhaka atau tidak, tanggung jawab orang tua selesai. Makanya Nuh alaihissalam tetap dipuji Allah. Bayangkan Nuh itu anaknya tetap kafir sampai akhir hayatnya. yang bernama kan'an tetapi Nuh Allah puji bagaimana bisa Allah memujinya dalam surat Al-Imran ayat 33 inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat ternyata Nuh disempilkan di ayat ini Nuh dipilih di antara yang lain Kalau secara profil, Nuh ini sebenarnya gagal. Tapi Nuh ini menariknya, dia penuhi hak anaknya, dia tak bosan-bosannya, dia ajak anaknya, dia evaluasi dirinya, terus-terusan. Makanya tugas kita sebagai orang tua memberikan hak anak. Dan ketika kita abai, cuet, cuma mau enaknya aja berumah tangga, nikah pengennya adalah membayangkan. Masa-masa ketika bisa memuaskan syahwat Lupa bahwa syahwat yang kita puaskan kepada istri kita Berbuah kehamilan Ada tanggung jawab Anak yang harus diurus Anak harus diasuh. Jika kita mengabaikannya Kita mendapatkan Ancaman dari Rasulullah SAW Dan hadis berat An-Nasai dan Al-Hakim Yang dihasilkan oleh Sheikh Al-Albani Kafa Mari Ithman Ay innama Ayuh ayu duai ama yakut. Nih. Ada yang kurang di sini ya, saya lupa nulisnya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia telah menyenyakkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Punya anak tapi enggak pernah negor enggak tahu pertumbuhannya, enggak tahu anaknya udah kelas berapa. Pernah ada seorang ayah sekalinya ngambil rapor dia marah-marah. Dia telpon istrinya, "Mama, di mana?" loh kenapa pak, aku nunggu tadi di kelas tapi nggak dipanggil-panggil gurunya jangan-jangan kamu salah, loh emang papa dimana ini di ruang kelas 2 pak anak kita udah kelas 6 anaknya udah kelas 6 dia nunggu ruang kelas 2 sampai palanya botak juga nggak bakalan dipanggil dia nggak tahu kalau anaknya ternyata udah beda, udah pindah inilah salah satunya kenapa penting kita memahami sebab salah satu yang harus kita pahami Kenapa muncul anak-anak yang sekarang bermasalah? Kenapa muncul anak-anak yang bandelnya minta ampun? Kenapa sih anak-anak ini kalau dinasihatin malah melawan? Istilahnya kalau dinasihatin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ini masih mending. Kalau istilah anak sekarang enggak gua biarin masuk kuping gua satupun karena kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada nyangkut. Ini dia bapaknya ngoceh ditutup pakai headset. Ya, dia agak angguk-angguk aja bapaknya sih pede aja dengerin padahal lagi dengerin Bon Jovi ya, kenapa? karena dia nggak peduli omongan orang tuanya kenapa ini bermula saya sampaikan sebuah pepatah yang menjadi renungan buat kita ini pepatah Arab yang sudah lama di, di, disampaikan ini simple yang kamu tanam itulah yang kamu tuai maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dulu terbiasa cuek mengabaikan anak Anak membalas untuk cuek juga sama kita Dulu waktu pas kita udah tua Coba kita evaluasi Nak main ke rumah ya nak Nanti ya ya Aku lagi banyak kerjaan Nah papa sendirian nih nanti ya papa. Aku lagi sibuk nih Evaluasi jangan-jangan dulu waktu kecil Ketika dia meminta kita papa, papa aku mau cerita Nanti ya papa lagi sibuk Ya ya aku pengen ngobrol Nanti ya ayah lagi banyak kerjaan Terlalu sering kalimat nanti Nanti dia pun belajar ketika tua nanti Makanya saya ingin bilang Pengasuhan itu ibarat utang piutang Kalau kita nggak berikan hak anak di masa kecil Anak akan menagihnya di usia dewasa Dengan perilaku yang menyebalkan Jadi kalau anak udah gede banget Nyebelin banget bagi kita Ya Allah kok gini banget Sebenarnya sedang jadi debt collector Atas haknya yang nggak diberikan di masa kecil Kok dia lebih percaya sama temannya dibandingkan kita Karena bisa jadi selama ini kita bukan menjadi pihak yang mengikat hatinya Kenapa cowoknya baru dikenal facebook 3 hari Udah langsung percaya lebih mencintainya daripada bapak ibunya yang seumur-umur udah mengasuh dia Karena mungkin hati dia sudah tertambat kepada laki tersebut Makanya kenapa kalau kita evaluasi dan inilah ciri orang tua yang dipuji juga dalam Al-Qur'an sebagaimana Adam a.s. dipuji Allah padahal Adam ini punya anak yang gagal dari sisi hasilnya karena salah satu anaknya Adam yaitu pembunuh pertama di muka bumi ini yang bernama Qabil Adam ini nabi yang mulia istrinya baik itu Hawa tapi anaknya pembunuh Qabil ini pembunuh pertama mana dalam sebuah hadis sebutkan dosa seluruh kasus pembunuhan hingga akhir zaman akan ditanggung oleh kobil tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut jadi dia terus nambah itu kobil itu pembunuh pertama makanya ini disebut sunnatu seiyah dia pelopor kemaksiatan pertama nambah terus makanya dari sini kita belajar ya bagaimana jangan sekali-sekali berbuat maksiat apalagi menjadi pelopor kemaksiatan, kalau kita sudah tobat kita terus dapat yang namanya investasi keburukan karena ada orang lain yang masih ngikutin ya hati-hati ya, makanya saya kadang bercanda sama teman ya kalau menerobos busway itu jangan yang pertama ya karena kalau yang pertama ngikutin 500 motor kena dosanya gitu ya makanya kalau menerobos busway itu lihat-lihat dulu nah, udah, baru ngikutnya gitu ya, ya kalau yang pertama itu dosanya nanggung eh hey, bukan itu yang kita bahas Adam punya anak pembunuh Tetapi dia tetap dipuji. Salah satunya Adam ini punya sifat yang dimuliakan Allah. Sifat yang dicintai Allah. Sifat Adam itu namanya ikhtirof. Dijelaskan oleh Ibn Kathir. Di dalam surat Al-Isra. Adam ini punya doa yang menunjukkan bagaimana dia adalah sosok manusia yang mulia. Yaitu dia selalu mengevaluasi dirinya. Dengan doa Rabbana Zolamna Anfusana. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin doa ini menjadi pelajaran buat kita Adam itu kalau berbuat dosa enggak pernah nyalahin orang lain dulu pihak lain ya dia dikeluarkan dari sorga sebenarnya atas provokasi iblis iblis menggodanya sehingga Allah murka dikeluarkan dari surga tapi dia enggak bilang dalam doanya ya Allah ini gara-gara iblis nih Allah iblis nih membuat saya kalung bukan karena iblis saya masih di surga iblis nih laknat tidak di doanya gini robbana zalamna anfusana ini makanya jadi orang tua itu kalau anak bandel jangan pernah bilang nih gara-gara gurunya nih bego nih nih warnet nih warnet nih ini pasti gadget nih gadget nih yang terbaik adalah melihat ربنا زلمنا ya Allah ya Allah ni kaya saya ni anak nggak pernah dapat hiburan dari saya makanya lebih senang nonton PS or tu fungsi hiburannya hilang nggak pernah main pada Rasulullah saw mencontohkan main Ya udah nih pasti saya nah ini evaluasi makanya kenapa pentingnya kita memahami ada keterkaitan antara pola asuh di masa kecil dengan sikap anak di saat dewasa Makanya dalam sebuah doa yang selalu dibaca oleh kita dan ini sering dibaca, ya doa yang diajarkan kepada anak-anak TPA. Robbi firli atau Allahumma firli, wali wali warhamhuma, kama robbayani, sogiro. Doa ini perlu sering kita baca, namun kita lupa. Syekh Sholih al-Saimin ketika mengomentari doa ini mengatakan. Sebagaimana kita mengharapkan anak kita memohon ampun kepada kita Tapi ketahuilah dalam doa ini ada maknanya penuhi hak anak untuk di di masa kecilnya Karena ada kalimat kamar robbayani so giro. Jangan sampai anak ketika kritis dalam doa ini jenis so Dia mikir ketika kamar robbayani, perasaan bukan mama deh perasaan bukan papa deh waktu kecil kan embo pembantu akhirnya doanya diganti Robbi firli walikhodimati warham haka marabbatni so dosaku dan dosa pembantuku sangilah iya karena iya yang mengasuhku di waktu kecil loh dia hampir pikir logis bagaimana mungkin dia merasa gak make sense lah doanya kamar robba yaa perasaan waktu kecil enggak deh papa cuek lebih banyak sibuk dengan kekerjaannya Cuman ngasih makan doang Sementara bunda sibuk dengan arisannya Lah yang ngasuh aku mbok kakek dan nenek mbah Karena mbah ditambahkan pekerjaannya gitu Yaitu ngasuh anak Baik, Des. Mati nih Baik. Karena itulah kenapa doa ini punya korelasi Makanya saya ketika ditanya Ustadz gimana hukumnya nitip anak pembantu Saya bilang, maaf gitu ya Anak itu kan titipan Allah Tapi kenapa dititipin lagi ke orang lain Emangnya Allah salah nitip Berarti salah dong, bukan salah Para ulama terdahulu Mereka itu bukan menitip Istilahnya mengajarkan anaknya Makanya mereka walaupun sibuk Tetapi pengasuhannya enggak putus Artinya anaknya ama orang lain tapi tanggung jawab di dia. Contohnya kita lihat, ya ada seorang ulama atau seorang e, tabi'in sekaligus juga pelaf, disebut pelaf roshidin yang kelima. Ya cucunya, cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan, dimana ayah ini seorang gubernur di Mesir. Sementara beliau tinggal di Madinah Beliau tinggal di Madinah Ayahnya di Mesir ini dinas Ditugaskan nggak bisa nolak Otomatis dia nggak bisa bertemu dengan anaknya Dan dia butuh istrinya Maka ibunya Umar dibawa ikut ke Mesir Otomatis Umar sendirian di Madinah Disinilah peran ayah yang perhatian Apa kata dia Sebelum aku berangkat aku carikan guru dulu Jadi istrinya bukan nitip cari guru Nah dia bilang sama gurunya Apa yang dia bilang gurunya? Gurunya bernama Sheikh Solih bin Kaisan, guru dari Umar Dia bilang, Sheikh Tolong ini anak saya sebelum saya berangkat Ajarkan dua hal Pertama, ajarkan dia berbahasa Arab Yang baik, insya Allah kalau bahasanya Baik, maka perilakunya juga baik Yang kedua, tolong Ajarkan anak saya sholat tepat waktu Kalau Ortu terdahulu sebelum ngasih ke anak Pesen dulu, kalau kita terserah Yang penting anak gue dijaga Tidak Inilah prinsip yang beda. Ortu terdahulu mau pergi, anaknya dikasih tahu. Sheikh ajarin ya, yang ini, ini, ini. Sanggup tak? Kata sayanya, insya Allah. Yang kedua dia bilang, tolong laporkan apa yang dialami oleh anak saya setiap saat. Jadi disuruhlah gurunya nulis surat dikirim ke Mesir. Makanya hampir setiap pekan, setiap bulannya. Um, Abdul Aziz Marwan menerima laporan anakmu hari ini mengalami ini mengalami ini, mengalami ini ini yang disebut orang tua yang bertanggung jawab dia tahu keadaan anaknya sampai akhirnya dia dapati laporan hari ini anakmu terlambat sholat ini berdasarkan surat dari gurunya makanya dia kaget dipanggil itu gurunya disuruh berangkat ke Mesir begitu sampai di Mesir ditanya kenapa anak saya terlambat sholat kan saya sudah pesan kepada kamu wahai guru dari anakku Tolong jangan Tes Tes, tes Tolong jangan sampai anak saya terlambat sholat Maka akhirnya gurunya bilang Wahai Abdul Aziz bin Marwan Anakmu ini baru saja tubuh jadi anak ABG Dan dia rambutnya gondrong Jadi agak genit Jadi kalau mau sholat nyisir dulu Nah kebetulan rambutnya panjang Nyisirnya lama Jadinya dia nyisir dulu Karena rambutnya kan harus diurai satu-satu gitu Ini kenapa ya Tes. Tes Tes Tes Tes Maka yang terjadi adalah Akhirnya ayahnya pun menulis surat untuk anaknya Oke saya paham kata ayahnya Kemudian tulis surat untuk anaknya Apa isi suratnya Nah bersamaan dengan surat ini Ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir Untuk botaki kepala kamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Tes. Jadi kalau kita perhatikan orang tua di zaman dahulu yang sesibuk apapun fungsi pengasuhannya nggak hilang. Dia tahu keberadaan anak bahkan nggak perlu dia yang eksekusi ketika anaknya keluar dari aturan. Bandingkan dengan kita saya ya saya sendiri kadang begitu maunya enaknya aja. Pokoknya saya mau tahu ya ustad gitu. Saya bilang mana anak saya penting gimana cara hafal Quran. Tapi saya jarang melakukan yang namanya murojaah. Saya jarang melakukan yang namanya evaluasi. Disinilah kenapa akhirnya evaluasi ya Allah zolim banget nih saya sama anak. Ya, saya juga ngalamin Pak. Pengennya kan enak dari sini saya belajar oh Allah. Anak itu ternyata melihat apa yang dialami di masa kecilnya. Kalau di masa kecilnya dia tidak mendapatkan apa yang selama ini menjadi hak-haknya, maka dia akan menagihnya. Makanya dalam Islam prinsipnya ini sangat idealis sekali, sangat imbang. Sebagaimana ortu mengharapkan kebaikan dari anaknya, maka setiap anak pun ya setiap anak pun punya hak terhadap orang tuanya. Ini apa nih? Kenapa ya? Maka mahasil al-muslimin Rahimahkumullah Waktu yang membatasi kita Saya harusnya mengurangi lebih panjang lagi Namun Mungkin bisa kita lanjutkan di bulan depan Karena kajian kita memang ini kajian berseri Insyaallah setiap selasa Kita akan membahas tentang Al-ubuwa al umumatul islamiyah Yaitu tentang islamic parenting Atau pendidikan menjadi ayah dan ibu Di dalam islam agar kita benar-benar menjadi ayah dan ibu yang memiliki ilmu dalam mengasuh anak, tidak sekedar coba-coba dan kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh amanah sebab ketika Rasul menyebutkan ma mauludin illa yuladul fitrah, setiap bayi itu lahirnya bersih, baik, suci, maka yang merusaknya ternyata bukan gurunya, ternyata bukan lain tapi abawahu yuhawidani aw Ternyata Rasul bilang Ortunya lah yang pertama kali Menyimpangkannya Jadi agar jangan sampai kita menjadi ortu yang membuat programnya Udah baik dari Allah Ternyata dirusak gara-gara kelalaian kita Karena itu memang perlu dipelajari Kajian ini Mudah-mudahan jika rutin dan berkala Kita akan dapatkan yang namanya Tesehwur gambaran Bagaimana sejatinya pendidikan menjadi orang tua dan ibu dalam Islam. Karena itu, karena waktu membatasi kajian kita kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.